Untuk selanjutnya kita ya, ya, kita perhatikan pada catatan ya kita perhatikan catatan yang pertama untuk kita perhatikan bahwasanya huruf tidak ada ciri khusus ya huruf tidak ada ciri khusus lalu bagaimana supaya kita untuk dapat mengetahuinya maka untuk mengetahuinya harus dihafal ya tentunya kita di awal sudah menghafal apa itu huruf-huruf jir apa itu huruf-huruf atof ya dia perlu untuk dihafal. Baik, untuk yang kedua, bahwasanya suatu kata sudah cukup dikatakan sebagai isim atau fi'il apabila telah menerima salah satu dari tanda di atas. Bagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya tidak perlu repot-repot ya menggunakan dua tanda atau tiga tanda atau empat tanda sekaligus. Satu tanda saja sudah cukup kita katakan sebagai isim ataupun sebagai VL Untuk catatan yang ketiga pada ciri isim, ya, pada ciri isim antara tanda tanwin dan tanda alif dan lam tidak akan pernah bertemu. Sebagaimana tadi juga sudah kami jelaskan bahwasanya tanwin dan alif lam tidak bisa bertemu, tidak bisa didamaikan ini ya, tidak bisa bertemu. Baik, untuk catatan yang keempat, untuk VL ya, seringkali ciri-cirinya tidak disebutkan, ya. Seringkali kita menemukan suatu kata, namun ternyata di sana tidak ada kotnya atau tidak ada sinnya, ya, tidak ada sa, kemudian tidak ada saufa, kemudian tidak ada tak-taknes. Nah, mungkin kita bingung. Nah, eh, ini isim VL atau huruf. Bagaimana cara untuk mengetahuinya? Cara praktisnya adalah ya, cara praktis untuk mengetahuinya adalah dengan menghafal ciri isim. Karena biasanya suatu kata itu kalau dia dikatakan sebagai isim, dia ada ciri-cirinya, ciri-cirinya biasanya ada. Tapi tidak berlaku untuk fi'il. Fi'il seringkali tidak ada, tapi kalau isim seringkali ada. Ya. Cirinya untuk mengetahui itu fiel atau bukan dengan menghafal ciri-ciri isim dan menghafal macam-macam huruf. Ya, dihafal tadi huruf-huruf cer -huruf apa saja, kemudian apa huruf apa apa saja kita hafal. Nah, kalau ya di sini kita perhatikan apabila tidak termasuk isim maupun huruf berarti dia termasuk fiel. Ya, tentunya kalau tidak termasuk isim atau huruf, ya mau gimana lagi Berarti dia adalah VL, baik Kami kira sudah dapat dipahami Tentang masing-masing ciri Atau perbedaan Dari isim, VL maupun huruf Untuk latihan Tentunya saudara-saudara sekalian Bisa membuka Al-Quran Atau membaca hadis-hadis Rasulullah SAW Kemudian berlatih sendiri Mana yang termasuk isim, mana yang termasuk VL, dan mana yang termasuk huruf mungkin kami kira kami cukupkan pelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini mudah-mudahan ada manfaatnya subhanahuwataala bihamdik ashadu alla ilaha ilaaan istighfarokawatul wilaik